Lo, lo, lo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini masih suasana lebaran ya. Masih. Film mau ucapin... minal aizin... wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya ya. Alhamdulillah akhirnya Fia bisa ketemu sama kalian semua yang ada di sini. Wes. Namanya Di Si.